Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'amalina. Man yahdihillahu falamudillah lahum yudhulilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan curahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau kepada para sahabatnya kepada tabiin tabiut tabiin nama tabi'ahum bi isanil layyomidin. Sebelumnya saya ucapkan ahlan, ini pertama kali saya diundang ke Masjid Jenderal Sudirman. Uh, Sebiasanya itu di, ada, ada apa namanya perkenalan Tetapi tadi sudah cukup Dan memang waktu kita Zuhur sekarang sudah melampaui jam 12 Sehingga kalau nanti kita harus berhenti jam 1 Materi ini nampaknya tidak akan cukup selesai uh, Semuanya uh, Mudah-mudahan nanti ada waktu lain Bisa kita selesaikan Secara umum yang ingin saya sampaikan di sini Sebenarnya sejarah konflik di Timur Tengah Tetapi yang menjadi fokus tentu saja nanti keadaan-keadaan yang ada di Suriah Dan keadaan yang ada di Suriah itu tidak bisa dilepaskan dari negara-negara e, Timur Tengah yang lain Jadi secara umum kalau kita berbicara Timur Tengah Berarti kita berbicara dari Barat ke Timur Dari Maghrib termasuk Mauritania sampai ke Irak e, Saudi Arabia, Yaman dan negeri-negeri Teluk lainnya Minus Iran Jadi Iran itu bukan disebut e, Timur Tengah Kemudian e, Turki walaupun tidak disebut Timur Tengah tetapi sekarang e, sangat erat hubungannya dengan permasalahan yang ada di Timur Tengah. Jadi cukup jauh, jadi cukup cukup luas ya kalau kita tarik e, jaraknya itu secara geografis katakanlah dari ujung sini sampai ke ujung Muscat ya. Itu sekitar 7.700 km. Sedangkan Indonesia kalau kita putar di sini juga tidak kalah membentangnya dari ujung barat Sampai dengan ujung timur sekitar 5.103 km Jadi lebih besar sedikit dari Indonesia Terdiri dari berbagai negara Dan negara-negara ini secara historis merupakan negara-negara yang punya hubungan erat dengan Indonesia Jadi saya ingin meruntuhkan dulu beberapa dinding-dinding uh, yang sekat-sekat yang menghalangi kita untuk belajar ya, Seolah-olah kita belajar hanya di ruang lingkup kecil kita saja Bahwasanya Indonesia hanya Indonesia saja, padahal Indonesia ini adalah bagian dari dunia Islam. Jadi di mana di situ ada kaum Muslimin, ada biladul Muslimin, maka uh, itulah tanah kita. Kita wajib mengetahui sejarahnya. Ya tentu saja secara khusus kita perlu mengetahui sejarah perkembangan Indonesia, wabil khusus lagi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tetapi itu tidak akan mungkin lepas dari uh, denyut. Perkembangan yang ada di Timur Tengah Jadi itu pertama-tama Supaya clear, kenapa kok kita nanti akan bahas Hari ini tentang Tunisia dan Suria Dua negeri yang Jauh sekali dari tempat kita Itu yang pertama Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Terkait dengan peristiwa atau Konflik yang ada di Suria Secara umum Ini data yang saya ambil yang paling tengah Yang paling paling apa namanya Ada di tengah-tengah average Gitu Bukan yang paling, kadang-kadang ada juga Sumber-sumber uh, yang terlalu Meniadakan atau juga Bombastis dengan angkanya Ambil paling tengah, perang saudara ini sudah berlangsung Selama 5 tahun Bahkan mungkin sebagian mengatakan ini bukan perang saudara Tetapi pembantaian atas negeri Kepada rakyatnya Selama 5 tahun dari 2011 sampai 2016 Kor Korban yang jatuh Terbunuh itu sudah 450 ribu jiwa 450 ribu jiwa Tidak main-main dan korban yang cedera atau di dalam perawatan itu di atas 1 juta jiwa Dan sekarang ini Desember, Januari Itu di Suriah dan negeri-negeri sekitarnya sedang musim yang bisa dikatakan ekstrim cukup dingin Kemudian penduduk Muslim Suriah yang menjadi pengungsi di negara-negara sekitarnya Lebih dari 12 juta jiwa 12 juta itu seperti um, Depok plus Bekasi mungkin ya, Kurang lebih lah plus minus ya Depok plus Bekasi Kalau ada yang tinggal di Depok, tinggal di Bekasi Itu semua kita dihitung Itulah kira-kira orang-orang yang mengungsi Yang ada di luar Suria Dan itu adalah lebih dari separuhnya Jadi Suria itu hanya 25 atau 26 juta jiwa Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Indonesia, dibandingkan Jawa Barat Tidak ada apa-apanya penduduknya itu ya, Lebih sedikit dari Jawa Barat Ini gambaran-gambaran umum dulu Supaya Pertanyaan-pertanyaan tentang seperti apa sebesar apa permasalahan bayangkan kalau separuh Indonesia ini harus mengungsi kira-kira begitu berarti semua kita pasti terdampak tidak ada satu pun keluarga di Indonesia ini kalau separuhnya harus mengungsi keluar Indonesia tidak ada satu pun di antara kita yang tidak terdampak mungkin itulah di antara kenapa kita kadang-kadang tidak terlalu empati kepada masalah-masalah di luar Indonesia karena enggak kena kita langsung tidak kena langsung kepada kita tetapi begitu musibah itu terkena pada diri kita secara langsung atau keluarga kita barulah kita nangis nangis dan seterusnya jadi jangan sampai menunggu kemudian musibah datang ke negeri kita barulah kita berbicara tentang ukhuwah islamiah ketika negeri-negeri lain sedang mengalami musibah yang besar kita sepertinya enak-enakan di sini jangan sampai menjadi seperti itu itu bingkai kedua yang ingin saya sampaikan nah yang ketiga adalah kenapa dimulai dari Tunisia karena memang 2011 itu Terjadi sebuah peristiwa besar yang namanya Arab Spring Arab Spring itu istilah Barat sebenarnya Sesungguhnya Upaya masyarakat Timur Tengah Untuk melepaskan dirinya Dari belenggu diktator Dari Barat sampai Timur Timur Tengah Itu sudah lama, itu yang ingin saya sampaikan di sini. istilah Arab Spring Hanya sebatas Kacamata Barat Eropa dan Amerika Serikat Melihat kebangkitan masa Waktu itu di tahun 2011 Dimulai dari jatuhnya Ben Ali ya. Jatuhnya Zain, Zainal Abidin Ben Ali ya, Aslinya namanya seperti itu Tapi cukup kita sebut Ben Ali Presiden Tunisia Oleh sebab itu saya mau mulai masuk dari Tunisia dulu ya. Kemudian dari situ nanti bola saljunya Menggelinding sampai ke Mesir Jatuhnya Hosni Mubarak Baru menggelinding ke Suriah Tetapi Basar Al-Asad tidak jatuh jadi itu gambaran secara uh, paralelnya bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama Tunisia, negara yang sejak tahun 1884 sudah dijajah Prancis. Di mana posisi Tunisia di sini? Negerinya kecil, tetapi termasuk negeri yang banyak ulamanya dan ada sekitar uh, 5.000 atau kurang dari itu atau 1.000 kalau tidak salah dan bertambah siswa-siswa uh, kita yang lagi belajar di Tunisia. Jadi Tunisia ini negeri yang erat hubungannya dengan Indonesia. Di sini negerinya di Tunis, ya, dari utara ke selatan uh, kecil sekali, ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia secara geografis. Tetapi ada masalah besar di sini. Tunisia itu aslinya adalah wilayah kekhilafahan Turki Utsmani. Tetapi sejak abad ke-16, ke-17 itu sudah mulai goyang Dan akhirnya saya simpulkan Saya percepat karena singkat 1884 di jajah Perancis Muncurlah kemudian kebangkitan Dan kebiasaan kebangkitan Di awal abad ke-20 Menamakan generasi tersebut sebagai muda Kalau ya. di Indonesia ada Yang Jawa ya. Pemuda-pemuda Jawa ya Yang Indonesia, Yang Sumatera Dan seterusnya Yang artinya yang bahasa Belanda Nah, di sana mereka punya Yang Tunisian Party atau Partai uh, Pemuda Tunisia, ya. 1907. Ini terkait juga hubungannya dengan Turki Usmani. Kalau kita mau lihat di zaman yang sama, ide untuk menghapuskan kekhilafahan, untuk meruntuhkan kekhilafahan itu dimulai oleh Turki muda. Yang Turks atau Yang Ottoman. Sama, ya, cara berpikirnya seperti itu. Partai demi partai, kemudian tahun 1920-1925 Ada sebuah partai yang namanya Destur Party Atau bahasa Arabnya Dustur Dustur itu artinya falsafah ya, Secara sempit diterjemahkan sebagai partai konstitusi ya, Dustur Party Dari sinilah kemudian tahun 1934 kita mengenal orang yang semua orang di Tunisia kenal Namanya Habib Bourguiba Atau Bourguiba saja Orang ini layaknya Presiden Soekarno kalau di Indonesia, pemuda yang menginginkan segera penjajahan Prancis itu selesai, karena memang dia vokal, dia diusir dan di apa diexile, dibuang di apa asingkan ke Prancis terus kemudian diasingkan ke Mesir. Dia kembali ke negerinya sekitar tahun 49. Tetapi sebelum dia kembali terjadi pergolakan di Tunisia. Tunisia itu tidak seperti Indonesia, kita memperjuangkan kemerdekaan kita, tetapi mereka mendapatkan berangsur-angsur secara bertahap. Semi-otonom, kemudian terjadi kerusuhan-kerusuhan, ya. sampai kemudian tahun 1955 Indonesia sudah 10 tahun merdeka, mereka baru memiliki sedikit kebebasan. Jadi jangan kaget kalau kemudian kaum muslimin di Tunisia itu sangat haus akan kebebasan negerinya tahun 1955 baru dapat sedikit tahun 1956 baru ada pemilu pertama dan tidak tidak apa tidak disangsikan lagi kemudian partainya berkipak ini menang menang yang mutlak dia menjadi presiden bahkan di tahun yang sama Tunisia masuk ke PBB Tunisia kemudian di tahun 1957 satu tahun setelah dia mengadakan pemilu pertama membuang simbol-simbol kekhilafahan terakhir cukup Cukup telat ini sebenarnya tahun 1957. Jadi di Tunisia itu ada seorang pemimpin yang secara simbolik menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia waktu itu. Ya, Bey Tunisia. Jadi semacam sultannya tetapi di Tunisia. Aslinya Bey Tunisia ini melapornya langsung ke Istanbul. Jadi kalau kita keluar sebentar ke Istanbul. Jadi hubungan antara Tunisia dengan Istanbul itu erat. Jadi sini Tunisia ke Istanbul. Kalau ada yang pernah mendengar Khairuddin Barbarossa, ya. Khairuddin Barbarossa kalau di apa namanya di komik-komik itu diplesetkan jadi janggut merah bajak laut janggut merah, ya. Pernah mungkin pernah baca. Itu dulu punya sarangnya punya apa namanya e, pelabuhannya basisnya itu di Tunis. Sebenarnya di luar kota Tunis tapi katakanlah Tunis. Beliau ini sebenarnya seorang pahlawan muslim yang bernama Khairuddin sekarang dia meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia dan apa namanya? makamnya itu ada di Istanbul. Jadi Istanbul, Turki Utsmani dengan Tunisia itu erat sekali hubungannya. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit simbol-simbol itu dilepas sebagaimana Mustafa Kemal melepas simbol-simbol keislaman secara bertahap dari tahun 1920-an sampai 1935 satu persatu dipreteli termasuk Simbol-simbol kalau di, di Turki lebih lebih ekstrim lagi Dihilangkan azan Jadi azannya itu menggunakan bahasa Turki Tidak lagi menggunakan bahasa Arab Yang kita kenal Kemudian huruf yang tadinya hijaiyah Diganti menjadi bahasa Latin Sebagaimana di Indonesia dulu Pernah juga kita menggunakan korespondensi Antar Sultan di Nusantara ini Menggunakan huruf hijaiyah kita baru mengenal huruf-huruf latin itu setelah kemudian Belanda datang Dan kemudian negeri-negeri Eropa, kolonial Eropa datang ke Indonesia Jadi bahasa dihapus, simbol-simbol dihapus Dan itu terjadi untuk Tunisia tahun 1956-1957 Hilang, tercerabung Perancis kemudian akhirnya keluar betul-betul keluar dari Tunisia itu tahun 1963. Jadi antara 1957 sampai 1963 itu terjadi gerakan besar-besaran dipimpin oleh Bourguiba untuk mengenyahkan Perancis. Perancis ini bercokol cukup lama di situ. Tetapi setelah Perancis ter, apa, terusir dari terusir dari Tunisia, Bourguiba mengambil poros barat. Waktu itu hanya dua opsinya di tahun 1960-an Antara anda ikut Poros Barat, NATO Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat atau ikut Pakta Warsawa Karena masanya waktu masa perang Dingin, di mana Indonesia pada saat itu Indonesia berusaha ada di tengah-tengah Dengan Non-bloknya, pergerakan non-blok Presiden Soekarno dan beberapa negara yang lain Okay. Jadi ini cenderung kemudian ke barat Terutama ke Perancis sebagai mantan dari e, kolonialnya dan ke Amerika Serikat Jadi satu hal yang kemudian kita harus garis bawahi adalah Tunisia tidak serta-merta kemudian bisa melepaskan dirinya dari kebudayaan Perancis Sebagaimana kita juga cukup lama untuk mengeluarkan, membuang sebagian dari kebudayaan Belanda Satu hal yang belum pernah kita lepaskan yaitu Produk hukum yang ya, undang-undang kita masih uh, menggunakan produk-produk Belanda. Nah itu mungkin subjek yang lain. Ya. Burkiba kemudian membentuk sebuah partai baru, namanya Parti Sosialis Desturian. Destur tadi sama dengan ide dasarnya dia, tetapi ide yang diangkat oleh Partai Sosialis Destur ini adalah sosialisme ala Tunisia. Jadi ini di sebuah pola yang waktu itu menjadi pola umum di timur tengah ketika negeri-negeri yang baru lepas dari penjajahan-penjajahan dan baru lepas dari kekhilafahan Turki Utsmani mencoba mencari pegangan baru apa pegangannya sebagian besar sosialisme sebagaimana di Indonesia pernah juga apa namanya melakukan uji coba dengan cara pandang sosialisme bahkan presiden Soekarno mencoba menggabungkan antara komunisme dengan Islam Mencoba dicari titik temunya. Ya tentu saja kita semua mengetahui tidak mungkin ada titik temu antara aturan Allah Subhanahu SWT dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Tetapi di Timur Tengah eksperimen itu panjang. Di Indonesia eksperimennya berhenti tahun 1965. Ketika terjadi Gestapo. Ketika kemudian umat Islam dua kali dihanati oleh cara berpikir komunis. Yang waktu itu diusung oleh Partai Komunis Indonesia Jadi perlu hati-hati juga Kalau sekarang mulai Tanda-tanda itu ada lagi di negeri kita Karena sudah pernah terjadi 1948 Dan pernah terjadi tahun 1965 Kita perlu bersyukur Karena setelah itu Walaupun Orde Baru itu punya banyak catatan Kesempatan bagi kaum muslimin Untuk menemukan jati dirinya terbuka Walaupun kita digencet Dengan berbagai macam aturan Di zaman Orde Baru tetapi itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tunisia. Jadi kalau ada orang mengatakan wajib kita itu bersyukur sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia. ala Halakulihal di atas segala catatan-catatan yang pernah terjadi uh, di atas kita. Karena apa? Eksperimen sosialisme itu lebih cepat kita berhentikan ketimbang negara-negara secara khusus kita bahas Tunisia. Saya kejar-kejaran dengan waktu. Burgiba kemudian mengusulkan damai dengan Israel tahun 1965. Nah ini banyak yang tidak mencatat. Kenapa kemudian Tunisia ini terbuang dari konstelasi Timur Tengah? Karena pada saat itu Mesir, Suriah masih ingin terus berperang menghadapi negeri yang baru berdiri tahun 1948. Negara yang bernama Israel dengan ideologi Zionisme. Itu Tunisia tercatat sebagai orang yang pertama kali negeri pertama kali Sudahlah kita berdamai saja Kembali saja kepada resolusi PBB Dengan batas yang ditentukan waktu itu tahun 1947 Jadi ada Palestina untuk wilayah Apa namanya Israel ada Palestina untuk wilayah bangsa Arab Palestina Itu membuat murka banyak sekali negeri-negeri termasuk yang paling marah itu adalah Mesir Karena Mesir termasuk penggagas Liga Liga Liga Bangsa Bangsa Arab tahun 1943 keluarnya, diboiqot bahkan Tunisia itu tidak lagi kemudian menjadi uh, undangan wajib atau tidak lagi menghadiri konferensi-konferensi yang dilakukan oleh uh, Jamiah ad Adwal Arabia atau kita di sini mengenalnya sebagai Liga Arab nah, sampai disitu uh, apa namanya pemahaman dasar tentang Tunisia mudah-mudahan. Tercukupi, ya, walaupun sangat-sangat Bini-bini -sangat uh, mengambil datanya. Hubungan Tunisia dan Mesir Membaik lagi ketika kemudian terjadi Pertempuran antara Mesir dan Israel tahun 1967 Mulai kemudian baik lagi ya. Ini fase awal Menuju uh, Arab Spring 2011 itu, kita mengetahui Tahun 1980 harga minyak Di dunia jatuh Ekonomi terpuruk Dan kemudian banyak orang-orang menganggur Terjadilah kerusuhan tahun 1984 Itu diatasi atau dihajar dengan Tindakan-tindakan represif Tindakan-tindakan yang brutal Secara militer Jadi bisa dibayangkan tahun 80-an Itu demo-demo yang terjadi di Tunisia itu Dihadapi oleh militer secara keras Nah di tahun inilah Kemudian kita melihat Iran dan Libya Itu mulai masuk ke negeri Tunisia Iran kemudian mendukung apa namanya partai-partai kecil yang berhaluan Syiah. Libya ini melupakan perpanjangan tangan dari Mesir dan perpanjangan tangan dari uh, Timur Tengah secara keseluruhan untuk masuk dan inilah untuk pertama kalinya kita temukan bibit-bibit partai Islam. Jadi tahun 80-an baru kemudian ada sekelompok angkatan baru, generasi baru yang ingin mengembalikan Tunisia ke rel yang islami Tahun 80-an Tahun 86 ditangkap semua Di Indonesia tahun 86 Kalau yang masih kuliah itu Ada proses namanya nkk Normalisasi kehidupan kampus Ini yang diterapkan oleh Rezim Orde Baru Karena tidak menginginkan Adanya kebangkitan Islam di Indonesia Jadi paralel Ketika kemudian Ormas-ormas terutama yang berkaitan dengan Seperti HMI itu dikeluarkan dari Kampus-kampus Indonesia. Kita saksikan masjid-masjid seperti Salman, Arief Rahman Hakim. Masjid Suhada yang ada di Bandung. Mulai ramai pengajian-pengajian didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa. Tahun 85-an, tahun 86-an. Baru dikenal pertama kalinya ada pelatihan kepemimpinan mahasiswa Islam. Yang bukan diselenggarakan oleh HMI. Karena kita tahu HMI secara... Uh, apa sejarah itu merupakan uh, pergerakan kemahasiswaan Indonesia, Islam Indonesia yang berhadapan langsung dengan PKI jadi kalau misalnya HMI itu digoyang, ya bisa kita tebak sebenarnya yang menginginkan runtuhnya HMI, itu adalah PKI saya bukan alumni HMI, ini bukan pembelaan kepada HMI, tetapi itu pola pertarungannya, jadi tahun 1986 yang sama terjadi di Tunisia adalah Zainal Abidin bin Ali itu naik Orang yang kemudian akan menjadi titik sentral nanti ketika kita membahas tentang Arab Spring Jadi masuk, berangkat semua orang-orang ingin menginginkan perubahan Sudah terlalu lama di bawah Perancis, di bawah orang apa, berghibah, di, di, di bawah tokoh nasional Itu juga tidak beda jauh kondisinya Represif juga terhadap rakyat, terhadap keinginan masyarakat Tetapi bukan Perancis Akhirnya naiklah orang yang bernama Zainal Abidin bin Ali Awalnya dia mengkampanyekan keterbukaan. Ya. Dia masih megang polisi rahasia. Kalau di Indonesia itu bin. Tawanan tenang politik dia lepas. Partai-partai politik yang tadinya berseberangan dengan Berugiba. Dia perbolehkan. Bahkan media masa diberikan kelonggaran untuk melakukan laporan-laporan. Liputan-liputan. Oleh sebab itulah kemudian orang berharap. Awalnya orang berharap Zainal Abidin bin Ali ini. Mercusuar pertama. Pemimpin yang bisa membawa Tunisia ke jalan politik Islam dan apa namanya peradaban Islam. Ternyata mereka keliru. Jadi apa yang ingin saya sampaikan hikmahnya buat kita? Terkadang kita ketemu tokoh-tokoh di masa-masa di mana negeri kemudian sedang terancam di masa-masa genting, kemudian dia seolah-olah membawa Islam. Nah, umat Islam harus hati-hati. Karena Tunisia di tahun 86, ketika tekanan itu begitu bencar, tiba-tiba muncul seorang bernama Ben Ali seolah-olah memberikan angin segar. Nah, umat Islam ini kenapa ya? Kadang-kadang gampang -kadang sekali uh, apa istilahnya menerima orang yang secara lahirnya wah Islami, terus kemudian kita berduyun-duyun mah memujinya, mendukungnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau kita tidak hati-hati? Pemilu 89 Partai Demokratik Konstitusi Rally Party Ben Ali menang mutlak Ditukung siapa? Bukan oleh orang-orang dia saja Tetapi didukung oleh masyarakat kaum muslimin Pada umumnya yang menginginkan Ben Ali ini Melakukan perubahan terhadap Tunisia Tapi tidak lama Setelah tahun 90 Kemudian menang pemilu 94 Menang 99 2004 Sampai 2009 Bahkan tahun 2002 itu dia ubah undang-undang yang memungkinkan dia menjadi presiden seumur hidup Diktator lagi Diktator lagi keluar Di Tunisia Oleh sebab itulah kita mengetahui Ketika Zainal Abidin bin Ali Di tahun 2011 Bulan Maret, kalau tidak salah Itu digulingkan Inilah yang dikenal sebagai Arab Spring Nah ini pengantarnya 20 menit Ya Pengencernya 20 menit. Mudah-mudahan bingkai ini bisa kita pakai berulang-ulang... ...untuk memahami apa yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Jadi Arab Spring tadi saya stop di situ pendekat. Ini adalah hanya pendekatan nama oleh orang-orang Barat. Karena Spring itu kan menunjukkan musim semi. Jadi setelah kalau di negeri yang punya empat musim... ...ada musim panas, summer. Kemudian ada musim gugur, fall atau autumn. Setelah itu ada musim dingin, winter. Setelah itu ada musim semi, namanya Spring... Musim spring ini atau musim semi ini dibayangkan, kita membayangkan pohon-pohon yang tadinya mati, tumbuh, apa daun-daun keluar hijau dan berbagai warna yang lainnya muncul. Jadi Arab Spring itu sebenarnya harapan terjadinya perubahan iklim, perubahan politik, perubahan kesejahteraan di negeri-negeri Timur Tengah. Walaupun sebenarnya kalau kita memberikan catatan Amerika Serikat, Eropa sebenarnya tidak menginginkan terjadi perubahan mendasar. Perancis tidak menginginkan terjadi perubahan mendasar di Tunisia, bahkan di Aljazair, bahkan di Maroko. Inggris juga tidak menginginkan perubahan mendasar di Mesir, Yordan Soviet juga tidak menginginkan perubahan mendasar di Irak, di Suriah, di Lebanon bahkan Amerika Serikat sebelum presiden eh, sebelum Raja Salman juga tidak menginginkan perubahan yang terjadi di Saudi. Jadi sebenarnya Timur Tengah itu sudah disetting sedemikian rupa supaya masyarakat itu tidak memiliki pemimpin yang aspiratif. Karena aspirasi bangsa kaum Muslimin yang ada di Timur Tengah maka tidak menginginkan adanya pemimpin yang Islam. Jadi Arab Spring ini Label yang sebenarnya mereka tidak mau itu terjadi, ironis kan? Yang ngasih label sebenarnya tidak mau itu terjadi, tidak mau mereka kemudian Tunisia ini kemudian jatuh ke tangan partai-partai Islami, nggak ada yang mau sebenarnya. Yang butuh hanya negeri-negeri, bangsa dan masyarakat itu. Tetapi yang namanya manusia fitrahnya tidak bisa dikungkung Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, adik-adik, saudara-saudara di sini, mana ada yang mau hidupnya terkungkung? Nggak ada yang mau. Terbelenggu, tidak ada yang mau. Terjajah, tidak ada yang mau. Tidak ada yang normal, negeri manapun, apalagi di dalamnya banyak kaum muslimin dan kita sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyembah kepada Allah. Tidak akan mungkin kita itu mau dijajah. Makanya bangsa-bangsa Eropa itu paling tidak suka dengan negeri-negeri kaum muslimin. Karena di mana dia menjajah negeri kaum muslimin, pastilah perlawanannya paling sengit aling sering perhatikan negara-negara Afrika yang bukan muslim yang yang mayoritas bukan muslim itu penjajahannya jauh lebih lama dan penjajahannya cenderung tidak ada perlawanan yang besar-besaran. Oleh sebab itulah kita mengetahui hutusno Herbronya ketika dikirim ke Aceh kan salah satu rekomendasinya adalah menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Karena Islamlah sumber Kebencian orang terhadap penjajahan, gitu. Ya, kita lanjut. Itu frame berpikir kita. E, seandainya waktunya tidak cukup, geser kita ke Suriah. Ini paralel nih, bapak-bapak. Mudah-mudahan masih bisa konsentrasi. Ini materi berat untuk sebenarnya pada zuhur sebenarnya. Kita di sini kan maunya istirahat. Semua pekerja kita bekerja harusnya kita istirahat. Ya, mudah-mudahan. Istirahat kita siang ini uh, agak sedikit apa namanya uh, serius, tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan pencerahan bagi kita ya Amin Robbal Alamin. Nah kita pindah ke Suriah ke kota Damaskus. Jadi Suriah ini juga dijajah oleh Inggris dan Perancis. Awalnya dijajah Inggris, tapi kemudian atas perjanjian Inggris itu dengan Perancis punya perjanjian setelah Perang Dunia Pertama namanya Perjanjian Sykes-Picot. Jatahnya Prancis itu adalah Suriah dengan Lebanon kasihkan kepada uh, Prancis. Jadi ini Prancis sama-sama di Tunisia sama-sama di Suriah. Ya. Namanya mandat, istilahnya itu mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum ada uh, persatuan bangsa-bangsa, sebelum ada PBB ada LBB. Terjadi perlawanan juga terjadi perlawanan tahun 20, 25 sampai 27. Semuanya ditumpas secara militer. Semuanya ditumpas secara militer nah, Ada satu orang yang bernama uh, Syukri Al-Kuwakli Ini tokoh pemberontakan tahun 1920 27 Ingin merdeka dari Suriah ya. Terjadilah pertempuran-pertempuran Karena pada dasarnya kaum Muslimin tidak ada yang mau dijajah Kemudian masuk PBB tahun 1945 Setelah Perang Dunia Pertama Dan Inggris keluar dari Suriah tahun 1946 Suriah kemudian mendukung keberadaan Liga Arab kudeta demi kudeta, saya tidak sampai ke detailnya, mungkin karena waktu kita terbatas tetapi intinya adalah sekitar tahun 1954 Suria mulai condong ke Soviet kalau Tunisia condong ke barat, ini condong ke timur condong ke blok Partai Warsawa, secara terang-terangan bahkan waktu itu untuk menandingi, ini Suria dianggap strategis ketika dia pro ke Soviet, maka Turki, Iran Irak, Pakistan, dan Inggris Membentuk Pakta Baghdad Jadi pernah ada waktu di mana Turki Ini aneh memang negara-negaranya Turki, Iran, Irak Pakistan, dan Inggris Itu pernah menjadi satu Kalau begitu apa yang terjadi Kok berbeda sekali dengan sekarang Perlu dicatat Iran tahun 1954 Masih sekuler kita baru mencatat Iran berubah menjadi Syiah seperti sekarang negeri Syiah seperti sekarang itu 1979. Ketika Khomeini pulang dan menjatuhkan rezim Reza Shah, Reza Pahlavi yang merupakan boneka Amerika dan Inggris. Jadi waktu itu Iran Iran masih di bawah Shah Pahlavi, Irak masih politisi-politisi apa istilahnya oportunis Turki waktu itu masih di bawah sekulerisme Pakistan juga masih sekuler dan Inggris merupakan negeri yang pernah menjajah seluruh negara-negara ini sebagian maupun secara keseluruhan. Mereka bikin Baghdad Pak Pakta Pak, Pak, Baghdad dalam rangka apa kalau kita kalau kita melihat apa namanya? petanya di sini. Dalam rangka memutus hubungan kalau ini Suriah, Turki, Irak, Iran, Pakistan Perhatikan, Turki Irak, Iran Pakistan Membatasi Invasi atau Pengaruh dari mana? Dari utara, siapa di utara ini? Uni Soviet Dulu belum disebut Rusia, sudah berubah Jadi Uni Soviet Jadi memang Timur Tengah ini sebuah tempat yang Secara geopolitik itu Bergesernya Sangat drastis dari blok timur ke blok barat, nanti ke blok timur lagi, nanti ke blok barat lagi. Nah kalau kita bisa melihat uh, paparan tadi, kita bisa melihat bahwasanya kenapa kemudian Suriah merasa terkepung oleh negara-negara yang lain, negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara imperialis, kemudian dia menandatangani perjanjian kepada militer Soviet untuk mendapatkan bantuan tahun 1957. 12 tahun lamanya perjanjian tersebut. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwasanya Suriah dengan Mesir itu pernah menjadi satu negara. Saking khawatirnya mereka dengan agresi dari negara-negara barat, maka Suriah dengan Mesir waktu itu Mesir di bawah Jamal Abdul Nasser itu pernah menjadi satu negara namanya UAR, Uni Arab Republik. Dasarnya adalah dasar sosialisme. Berapa lama? Dari tahun 1958 sampai tahun 1961. Kalau kita lihat, kalau saya melihatnya secara sekuler ini, kalau saya melihatnya hanya sebatas geopolitik saja, Suriah kalau bergabung dengan Mesir itu sebenarnya sebuah kekuatan yang besar. Mengingatkan saya akan masa-masa perang salib, ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang berbasis di Damaskus itu dalam rangka membebaskan Palestina dari cengkeraman perang salib pasukan salib itu menguasai Mesir. Jadi ide dasarnya Sebenarnya brilian Suriah bergabung dengan Mesir Dalam rangka menjaga Dua hal Israel Sebagai kepanjangan tangan dari barat Dan mencoba menguasai Mengalahkan fakta Bagdad tadi Turki, Iran, Irak Pakistan, Inggris Jadi pergolakannya Sedemikian besar dan semekian berat Sehingga pada saat itu Mesir dan Inggris Mesir dan Suriah merasa perlu bergabung Ternyata tidak cukup lama mereka bergabungnya Bubar Nah bubarnya itu adalah akibat kudeta Nah kudeta ini kemudian dikudeta lagi, di lagi Jadi sampai tiga kali kudeta Baru naiklah bapaknya Bashar al-Assad Yaitu Hafiz al-Assad Hafiz al-Assad ini Besar dari partai Baath. Bahasa aslinya Hizbul Baath al-Arabi al-Ishtiraki Artinya partai kebangkitan Ba'ath itu bahasa Arab artinya uh, diutusan atau renaissance gitu. Jadi apa namanya? abad kegemilangan Al-Arabi Al-Isyraqi ya. Antara tahun 1947 1966. Nah, naiknya Hafiz al asad inilah kemudian menjadi petaka awal bagi Suriah. Karena Hafiz al asad ini berasal dari apa namanya? bangsa minoritas yang ada di Suriah namanya Alawi. Jumlahnya hanya 11 persen dibandingkan penduduk Suriah secara keseluruhan. Mereka tinggalnya di pesisir ya, Latakia, daerah sini. Nah, mereka itu di sini. Di pesisir ini. Ya, dari perbatasan Lebanon sampai perbatasan Turki, itu adalah wilayah aslinya Alawi. Alawi ini Syiah. Ya, Syiah yang kemudian jumlahnya sedikit, 11 persen tetapi karena kemudian Hafez al-Assad ini kemudian mengkonsolidasikan kekuatannya maka dia rekrutlah dari kalangan dia sendiri tentara, polisi, jenderal-jenderal politisi-politisi diambil semua sampai kemudian Damascus yang secara status sebenarnya kota sunni kota kaum muslimin, ini menjadi berubah tangan menjadi kotanya kaum Alawi, elit sedikit tapi menguasai, apa yang terjadi setelah itu Slide terakhir Tapi waktunya sudah habis, mudah-mudahan masih diizinkan Satu dua menit Suriah mendukung Iran Ketika Irak dan Iran Berperang tahun 80 sampai 88 Satu tahun setelah Kembalinya Khomeini ke Iran Tahun 1979 Di Indonesia saya pernah merasakan juga tahun ini Ketika kaum muslim di Indonesia Bersorak-sorai ketika Khomeini itu Berhasil menggulingkan Syahreza Reza Pahlavi Karena dianggap ini adalah simbol Islam Menggulingkan sekuler Waktu itu Khomeini belum membuka agenda Intinya Bahkan di Indonesia Tidak sedikit kemudian Hubungan-hubungan baik itu tulisan, buku, literatur Dan sebagainya dengan Iran Di masa ini Tidak bisa dipungkiri Sebagian kebangkitan Kajian-kajian Islam di Indonesia Itu sempat terinspirasi oleh pulangnya Khomeini ke Teheran. Sebelum dia kemudian membuka siapa jati dirinya. Ada fase itu, Nah, kemudian Surya menghabisi. Nah, ini juga ada masalah ketika kemudian Alawi kemudian menguasai Suriah bertentangan dengan sebagian besar penduduk yang Sunni dan Sunni pada saat itu yang paling vokal berhadapan dengan Alawi dengan berhadapan dengan keluarganya Assad ini adalah pergerakan yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimin yang aslinya dimulai dari Mesir, tapi menyebar ke negeri-negeri yang lain sampai ke Suriah Waktu itu pergerakan yang paling kuat yang berani menantang Hafez Al-Assad dia mantan panglima Angkatan Udara, Jeneral Angkatan Udara, Marsikal Angkatan Udara itu berkumpul di kota Hama. Apa yang dilakukan? Kota Hama itu di tahun 1982 dikepung oleh tentara suriah dan kemudian dihabisi. Ditembak dari jauh dengan artileri dan kemudian dihujani dengan peluru-peluru pesawat-pesawat bomber. Itu yang terjadi tahun 1982. Kalau dilihat foto Hama tahun 1982, silakan bapak dan ibu, silakan google. Gambarnya gak beda jauh dengan Aleppo 2016. Saya teruskan saja ini agak cepat. Nah. Tahun Maret 2011 Arab Spring kita langsung skip ke Arab Spring. Ada 15 bocah yang nulis-nulis, nyoret-nyoret grafiti di beberapa pojok kota Damaskus. Itu diringkus 15-15-nya, dimasukkan ke penjara. Ketika dipulangkan yang 14 itu babak belur, satu meninggal dunia. Meninggalnya dengan sangat keji. Saya enggak berani masang fotonya di sini. Silakan cari Hamza Al-Khatib ya, 2011. Itu anak wujudnya sudah sudah tidak bisa dilihat lagi. Gosong. Kalau saya duga itu dibakar. Sebagian mukanya kosong. Nah disinilah kemudian terjadi unjuk rasa. Awalnya unjuk rasa meminta pertanggungjawaban dari anaknya. Hafiz Al-Assad yaitu Basar Al-Assad. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Tidak berbeda dengan apa yang mereka dapatkan dulu Ketika bapaknya berkuasa Sebelah kiri fotonya itu Hafez Al-Assad Sebelah kanan itu Bashar Al-Assad Foto yang ada di bawah itu adalah foto yang dikumpulkan dari Apa pembantaian terjadi di Potahama tahun 1982 Sama persis gambarnya Cara membunuhnya sama Cara menghancurkannya sama Cara represinya sama 82-2016 Antara bapak dengan anak Sama pendekatannya jadi kalau kemudian orang banyak mengatakan surya ini sebenarnya apa namanya ceritanya dibuat jungkir balik yang salah dibu, di, di apa, diposisikan benar, yang benar diposisikan salah, semuanya ngambil datanya 2016. Coba mundur ke 2011, coba mundur ke 1982, kita akan menemukan benang merahnya. ya, ya Mungkin karena waktunya sudah habis, sudah 1 lewat 5, uh, saya simpulkan saja karena waktunya memang tidak cukup, nanti kalau ada waktu lagi kita akan coba Bedah lagi lebih dalam Dari perspektif negara yang lain Yang ingin saya sampaikan adalah Untuk kita yang ada di Indonesia Yang sebagian besar adalah sunni Kalau tidak dikatakan mayoritas Kita perlu hati-hati Kita perlu hati-hati Karena dalam waktu Kurang lebih 30-40 tahun Setelah Hafiz al asad itu berkuasa Awalnya sedikit, awalnya segelintir, awalnya menggandeng kaum muslimin Lama-lama satu-satu persatu dimasukkan ke dalam penjara Akhirnya mereka berkuasa Kalau sudah berkuasa yang namanya syiah, berkuasa di sebuah negeri muslim Itu gak ada dialog Kadang-kadang saya bingung kalau ada orang yang mengatakan mari kita dialog kepada syiah Kalau jumlahnya sedikit kita bisa ngajak mereka dialog Tapi kalau jumlah mereka sudah banyak tidak ada kesempatan kita dialog Silahkan dilihat dari sejarahnya Baik itu mundur sejak zaman Safawi Maupun kita mundur ke abad ke-20 saja Tidak usah jauh-jauh, kita cek di Yaman Kita cek di Iran, kita cek kemudian di Lebanon Kita cek kemudian di Suriah Tidak ada dialog Jangan berpikir sekarang kita ngajak dialog Nanti mereka akan mau dialog dengan kita Demi Allah Kondisi yang dihadapi sekarang diputar balikan. Mungkin kita merasa ah itu permainan media Oh itu pemutar fakta Oh itu foto-foto yang didaur ulang Foto-foto dari mana dan sebagainya Semuanya kita beresiko Kita mengambil resiko dengan diam Kalau negeri kaum muslim yang terutama di Indonesia ini Kita biarkan Kita kasih kesempatan Sedikit demi sedikit Satu demi satu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak jerumuskan kita menjadi negeri-negeri yang pernah melakukan hal yang serupa kepada kaum Syiah. Allahumma sabillahku merabdig kalatakuna nabil mumtarin billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.